Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa makuna linah tadia lawla an hadana Allah Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang telah memberikan Hidayahnya kepada kita Memberikan petunjuknya kepada kita kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan. Niscaya kita tidak akan bisa berada di tempat ini. Kita tidak akan bisa merasakan nikmat yang Allah berikan ini. Itu adalah ucapan para penghuni surga. Ketika mereka masuk ke surga Allah. Allah perkenankan bagi mereka untuk merasakan nikmat yang begitu besarnya. Mereka bersyukur kepada Allah, karena nikmat yang mereka terima bukan karena usaha mereka, tapi karena rahmat dari Allah Shallallahu Alhamdulillah. Allahumma, salli wa sallim, wazid wa barik wa anim, ala habibikal almustafa, wa nabiik mujtaba nabiina, wa sayidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabih ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu. Semoga salam berkah dan nikmatMu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasihMu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah dipandang oleh manusia, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk nabi yang paling baik hati, yang paling pengasih kepada umatnya. Yang Allah sifatin beliau Bilmu'minina ra'ufur rahim Semoga selawat itu bersambung Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Yang terutama untuk Khadijah Untuk Aisyah Untuk Hafsah Untuk Ummu Salamah Untuk Ummu Habibah Untuk Zainab Untuk Maimunah Dan untuk seluruh istri Nabi Yang mereka adalah istri-istri beliau Di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga salat itu bersambung untuk putra putri beliau dan untuk cucu cucu beliau yang kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita pun senantiasa bersalawat untuk mereka. Semoga salat itu bersambung pula untuk para sahabat sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah ridha kepada mereka. Allah tahu dengan isi hati para sahabat. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ Allah tahu dengan isi hati mereka dan Allah turunkan ketentraman kepada hati para sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq. Untuk Umar bin Khattab. Untuk Uthman bin Affan. Dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Amma ba'ad Ma'ashiral muslimin Para jemaah Rahimakumullah Tadi yang disampaikan sama Ustaz Khalid itu Banyak anak Enggak setuju sama beliau Anak izin minum dulu Bismillah Alhamdulillah Beliau mengatakan telah datang Ulama' Enggak benar tuh, Anak kasih hadiah buat antum. Sih. Nah, buh yang datang nih tuwaiulul ilm, yang baru belajar, nuntut ilmu. Mau bagi-bagi ilmu sama antum. Jadi kalau dikatakan ulama, Anak terus terang merasa bolim yang mengatakan itu. Tapi mudah-mudahan diampuni dosa beliau. Acuma golu amin. Tema kita hari ini tentang rumah tangga tentunya. Kenapa sih kita menikah? Anda mau tanya sama yang belum menikah. Mana-mana? Antum belum menikah. Hah? Masih kecil Antum sudah menikah. Tapi, Antum sudah menikah. Anda tanya sama Antum. Kenapa Antum nikah? Ingin menyempurnakan separuh agama. Masya Allah. Sekarang sudah sempurna separuh itu. Tinggal separuhnya lagi, insyaAllah. Fadol dan kasih hadiah itu. Baik, Anda mau tanya yang sudah kawin lama. Yang udah tua rentah, insyaAllah. Oh, ada bapak kita, Pak. Afon, Pak Saini. Bapak udah berapa tahun menikah, Pak? 30 lebih, masyaAllah. Tidak pernah ada gonjang-ganjing di rumahnya, Pak. Sedikit gesekan tapi terus berjalan. Kenapa bapak menikah? Kenapa bapak menikah? Masya Allah. Untuk menyempurnakan separuh agama. Fadol. Kayaknya jawabannya sama semua. Ada yang lainnya? Fadol. Sakinah mawadda dan rahmat. Antum udah nikah? Oh belum. Masih menghayal dia ini kasih dia enggak maafkan. ada orang-orang yang berpikir nikah itu zen. Masyaallah. Itu zuat ada ajaib tadi. Nikmat nikah itu, sakinah, mawaddah dan rahmah. Iya. Tapi yang sudah nikah akhirnya ya Ustaz untuk menyempurnakan agama aja ya Jadi enggak ada lagi sakinah, mawaddah dan rahmah. Masa enggak ada, Pak? Adalah insyaallah. Allah jalla jalaluh mensyariatkan pernikahan Salah satu tujuan yang indah dari pernikahan itu adalah merasakan kebahagiaan di muka bumi. Allah berfirman, Wa min ayatihi anja'ala lakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litas kuno ilaiha. Agar kau merasa tentram, condong, damai. Dan itu hakikatus sa'adah. Hakikat saada, hakikat kebahagiaan seseorang itu Bukan rumah yang mewah Bukan duit yang banyak Tapi di antaranya adalah sakinah Ketentraman di dalam hati Di mana didapatkan ketentraman? Salah satunya di istri Litas kunu ilaiha Cinta dan kasih sayang nih. Anak-anak yang baru gede Anak-anak yang baru gede yang berpikir nikah itu harus cinta lebih dahulu. Jangan mau dibohongin dengan ucapan seperti itu. Enggak harus engkau menikah dengan seseorang. Padahal engkau belum cinta sama dia. Aman. Karena yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah Jalla Jalalu. Allah mengatakan. Waja'ala bainakum mawaddatan warahamah. Inna fi dzalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Buat orang yang berakal akan melihat di situ tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menjadikan cinta dan kasih sayang. Belum kenal, Ustaz. Belum pernah keluar bareng, belum pernah telpon sama sekali. Masa bisa cinta? Bisa, jemaah. Dan orang yang keluar tiap hari pacaran, dia berfikir bunga-bunga cinta telah Oh, telah mekar Bersemi di taman-taman keindahan dia Akhirnya setelah Lima tahun pacaran Setelah dua tahun pacaran Menikah Alhamdulillah Menikah dengan sosok lelaki yang dia cintai Si laki menikah dengan sosok wanita Yang dia sayangi Dua tahun cerai Kok bisa Ternyata banyak kebohongan Cinta sebelum menikah itu banyak dibalut kedustaan. Kita hanya ingin menampakkan kebaikan. Antum lihat orang yang pacaran itu, masya Allah, maaf maaf, mau kentut nggak mau di depan pacarnya, takut nggak mau. Setelah nikah, gimana bapak-bapak? Oh ketawa, bapak-bapak. Ya, ya udah kalau udah zuat, udah kawin, udah selesai istriku, akan tampak kekurangan kekurangan di istrinya, akan tampak kekurangan kekurangan di suaminya? Sehingga ternyata hayalan dia selama ini Mendapatkan pendamping hidup yang bisa menjadi imam Mendapatkan pendamping hidup yang senantiasa Menyirami bunga-bunga dengan cinta dan kasih sayang Ternyata hayalan itu sirna Suamiku tidak seperti yang aku harapkan Suamiku keras kepala Sama itu si suaminya ya Allah Ustaz ana kira istri ana ni penurut ana kira istri ana ini taat patuh ternyata Ustaz bikin sakit hati tuh istri kenapa ente zuat sama dia ya kadang kala kesalahannya kita milih calon istri yang enggak benar jelas wanita itu dinikahin karena kecantikannya Para wanita itu sekaliber para lelaki Para wanita itu menunggu pasar Pasarnya gimana sekarang? Pasarnya suka sama gadis-gadis yang pakai celana pendek Itu perempuan pakai-pakai celana pendek Karena apa? Karena lelakinya maunya perempuan yang pakai celana pendek Nanti muncul Lelaki-lakinya mau yang pakai kerudung Ah Perempuannya pada pakai kerudung Kenapa? Karena dia menanti Posisi wanita ini nunggu Siapa yang datang melamar dia Maka dia akan mempersiapkan diri Untuk calon lelaki-lelaki Yang meminang dia Padangkala Kita ini yang salah pilih Ada yang memilih Kecantikannya Subhanallah jemaah. Kecantikan itu bertahan berapa lama Berapa lama sih Kita lihat bapak-bapak yang dulu Menikah dengan istrinya yang cantik Bunga desa, sepuluh kerto gak ada yang lebih cantik dari dia Ustaz Masya Allah. Dapet setahun dipandang-pandang harinya. Ternyata inti cuma kayak gini aja ya. Mulai dia melirik. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Karena memang yang diikuti nafsunya. Nafsu mata dia... Ngeliat rumput tetangga lihat kok kayaknya lebih cantik tetangga nih Mulai setan godain dia ngelihat sekretarisnya dilihat Loh ini kok kayaknya lebih cantik dari istri ana Terus Karena setelah dia memilih istri Faktor pendorongnya hanya Nafsu birahi Cinta Kepada wajah Kepada rupa Kepada tubuh yang semampai Wanita itu berapa lama bertahan tubuhnya semampai Setahun dua tahun hamil Melar badannya Ya memang mau gitu Ada yang menikah gara-gara Hartanya Nanti kenapa zuat sama fulana Ustaz dia walaupun janda Fulus Anak ini sudah 17 tahun Hidup susah Ustaz. Kepingin hidup ya sedikit lah Bisa makan enak Kalau dapat harim yang kaya kan zen. Akhirnya setelah menikah Harimnya bangkrut Cinta hilang Karena dia hanya cinta kepada harta. Ada yang cinta kepada nasabnya. Ya, ada orang-orang yang memandang fulan, fulana ini gabalin. Ini dari keturunan-keturunan yang mulia. Subhanallah. Akhirnya menikah. Dapat apa dari keturunan yang mulia tadi? Maka dapat apa-apa. Rasul saw mengatakan, "Fadfar bidhati din, cari batyadak. Carilah yang agamanya baik." Agama, Rasul saw menyebutkan agama di terakhir karena memang agama jadi pilihan terakhir sebagian orang. Yang pertama cantik, yang kedua fulus, yang ketiga nasab. Kalau semuanya ada kemudian agamanya nggak ada, apa kata dia? Insya Allah bisa diperbaiki. Ustaz. Insya Allah bisa diperbaiki. Tapi kalau agamanya baik. Masya Allah kurang cantik Gak kaya Apa kata dia Yusat Kita ini kalau cuma faktor agama Ustadz. Gimana kalau kita gak cinta sama istri kita Subhanallah Nabi Alaihi Wasallam mewasiatkan Fadfar bidatidin Kau tuh menikah untuk apa Untuk memina rumah tangga Untuk memiliki anak-anak aset Kehidupan kita nanti selanjutnya Maka carilah yang enggak menyebalk. Begitu pula ni harim-harim nih, cewek-cewek harim -harim nih. nih, ketika datang meminang dia seorang lelaki, masya Allah, yang kulitnya putih gelap, ya hitam maksudnya cuma. Omong sama abahnya ba, apa enggak ada yang lebih putih ba? Nak sini nak, yang lebih putih banyak. Abah bisa carikan orang paling ganteng di Brokerto buat engkau. Tapi yang lebih baik dari fulan, abang nggak jamin bisa cari. Nah, Masya Allah. Antum melihat orang-orang kafir banyak lebih ganteng dari orang-orang Islam, banyak. Allah bagi-bagi dunia ini kepada siapa yang Allah kenakin. Tapi iman, inallah <muluh> yuhi di man yuhi, wa man layuhi. Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai Allah bikin kaya. Yang Allah benci Allah bikin dia kaya. Ada orang-orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Sang Pencipta, dia menjadi orang paling kaya di dunia. Ada orang yang tidak pernah datang sekalipun ke masjid untuk sholat berjamaah, jadi orang kaya mungkin sepurwo kerto. Ada orang yang tiap hari ke masjid, Subhanallah, tapi kerjaannya tidak tetap, apalagi banyak utangnya. Gimana tuh? Jam? Oh, dunia ini nggak ada artinya. Katakan kepada anak kita tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum cari tu nyamuk tu. Antum pegang nyamuk. Katakan kepada putri kita. Nak kau lihat ni nyamuk nak? Lihat kau nyamuk ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laukanatid dunya ta'adilu inda Allah jannah mazqa minha kafran sharbatama." Anda kata dunia ini. Ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk Allah gak akan kasih orang kafir seteguk air Allah gak bakal kasih sama mereka Nah kok itu menikah bukan karena kegantengan Ingat dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza ja'akum. Kau datang meminang putri kalian. Mantardawna dinahu wa huluqahu. Fa'ankihuh. Kau datang meminang putri kalian. Orang yang agama dan akhlaknya baik. Ingat. Agama dan akhlaknya baik. Bicara agama. Bicara solat. Bicara hafalan Al-Quran. Bicara ngaji. Bicara puasa. Bicara solat malam. Itu bicara agama. Ada orang yang Masya Allah salat malamnya Tapi suka mukul istrinya Ada Ada orang-orang yang suka ke masjid Masya Allah agamanya Tapi suka mengumpat Suka menjelek-jelekkan istrinya Maka Rasulullah Wasallam ingin kebaikan buat umatnya Dua standar Agama dan akhlak Akhlak inilah Perilaku suami kepada istrinya Perilaku suami kepada mertuanya Berlaku suami kepada anak-anaknya nantinya kalau dia seorang janda maka Rasul Sallallahu Sallam mengajar keduanya. Faan kiho kawinkan. Para sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu Sallam. Inka nafihi. Wahai Rasulullah gimana ni kalau lelaki yang meminang putri kita? Betul secara akhlak jaminan, secara agama jangan ditanya. Tapi dia miskin. Dia tidak punya pekerjaan tetap. Tidak ada persyaratan orang menikah harus punya pekerjaan tetap. Tidak ada syarat. Tapi seorang menikah harus tetap bekerja. Antum datang ke mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau meminang putri bapak. Kamu kerja apa? Sampai saat ini saya belum bekerja. Kira-kira diterima enggak sama mertua Antum? Iya. Kalau belum bekerja susah diterima Tapi kalau Anto mengatakan Alhamdulillah anak bekerja Kerjaan anak gak tetap Kalau ada anak kerja gak ada Ya anak cari kerjaan tetap seperti itu Gak masalah Yang penting akhlak dan agamanya baik kawin Para sahabat bertanya Inka nafi, Mungkin dia bukan dari keturunan Gabilah yang tinggi Marga yang ah, Yang agung Rasul sallallahu alaihi mengulangi sabdanya, "Idza ja'akum man tardau na dinihi wa fa'ankihu, kawinkan kalau datang meminang puteri kalian, meminang adik kalian, meminang siapa aja wanita yang jadi tanggung jawab kalian, orang yang agama dan akhlaknya baik kawinkan. Kalau tidak takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Akan terjadi fitnah kekacauan di muka bumi ini. Dan kerusakan yang sangat besar sekali ya, Maka ingat kalau ada yang meminang lihat agama Kalau tidak anak kita akan dijadikan mainan Banyak anak-anak yang membangun rumah tangga dia ingin cerai Tapi dia tidak ingin menyanyiti hati orang tuanya Dia bertahan di rumah itu Karena ternyata orang tuanya memilihkan calon suami yang tidak sesuai dengan standar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang tua yang menikahkan putrinya melihat fulus. Fulan Masya Allah fulus. Jadi ente nak. Ente insya Allah kalau zuat sama fulan. Ente senang hidupnya. Belum tentu jamaah. Fulus tidak membuat bahagia. Tapi yang membuat bahagia adalah ketentraman dan kedamaian di dalam hati. Terus. Gimana Ustadz sekarang orang-orang yang sudah menikah Yang pernikahan mereka mungkin harapannya Bisa membuahkan kebahagiaan Bisa mendatangkan sakinah, mawadda dan rohmah Tapi ternyata sebagian mendapatkan suami Atau pasangan hidup yang keras kepala Itu ada Dan kita tahu kekurangan istri kita setelah menikah Mulai kelihatan Oh ternyata bini anak kayak gitu ya Si istri juga ngomong Mungkin istri kita sholat malam mengatakan Ya Allah kenapa kau berikan kepada aku suami kayak fulan Si suami juga berdoa Ya Allah kok istriku kayak fulan ya. Itu sama Karena kedua insan ini memang sama-sama kurang Gak ada yang sempurna kita harus tahu itu Istri kita tidak sempurna Dia bukan bidadari Istri kita datang bulan Istri kita bisa capek Bisa lelah Istri kita bisa marah Tapi bidadari di surga Azwajun mutohara Mereka bersih, suci Gak ada kekurangan di diri mereka Tapi istri kita bukan bidadari Dan ibu-ibu juga harus tahu yang belum menikah juga harus tahu bahwa calon suami dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Harus sadar. Jangan menghayalkan pernikahan itu yang indah-indah saja. Tidak. Sebagian mungkin lebih indah di rumah orang tuanya. Sebagian lebih nyaman aku di rumah abah. Aku dijaga, dihormatin sama abah. Semua permintaanku diturutin. Setelah menikah, suaminya pelik. Naudzubillahiminдалil. Mau diapain Katakan Qadar Allah wa Mashaaafah. Al. Ya, sudah suaminya dirawat. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa berubah, jamaah. Sebagian menghayal seperti itu, tapi tolong kita harus realistis bahawa seorang menikah seperti ini. Kita kasih tahu anak kita nak. Kok akan menikah Kok akan mendapatkan permasalahan? Kok akan menaiki perahu? Seorang lelaki, yang lelaki itu mungkin belum cinta sama engkau nak. Begitu pula kita katakan kepada seorang lelaki nak. Kau ini akan numpang ke perawamu seorang wanita yang kau belum kenal nak. Yang walah waklam bagaimana nantinya kau punya tanggung jawab untuk jaga tuh anaknya orang. Kau dikasih amanah. Jangan hanya memikirkan malam. Malam apa? Malam pernikahan. Oh zain malam pernikahan. Malam pernikahan itu menjadi malam yang indah Apabila pernikahannya didasari keriduan Allah Ada istilah di barat Laylatul zifaf, laylatul dafnil hub Di barat mereka mengatakan malam pertama itu adalah Malam penguburan cinta Kenapa? Karena sebelum menikah cintanya sudah dihabis-habisin udah pacaran, udah dipegang tuh tangannya orang, udah di kamar sendirian, jalan-jalan naik motor berduaan. Setelah menikah, pas dapat surat nikah selesai, cinta itu hilang. Kau istriku, aku suamimu. Kau punya kewajiban, aku punya kewajiban. Yang ada seperti itu. Maka di dalam Islam, malam pernikahan adalah malam penyemian cinta kata Rasul sallallahu alaihi wasallam "Lam yura lil mutahabain mithlu tidak pernah dilihat itu belum pernah tampak dua orang yang memadu cinta dan kasih daripada dua orang yang telah menikah jemaah kita ini kalau belum pernah menikah sama calon istri kita berduaan di meja makan itu saling melihat ke bawah jemaah ini ada perempuan di depan anda nih. Tapi kalau sudah kemana-mana jalan bareng. Udah gak ada dia lihat aja tuh perempuan. Maka itulah malam penyemian cinta. Bagaimana ketika kita menghadapi pasangan hidup yang keras kepala. Sebelum bagaimana menghadapi. Kita harus berpikir. Apa penyebab pasangan hidup kita keras kepala. Kok gak nurut nih pasangan hidup kita. Yang pertama. Para ulama berusaha. Menyebutkan, menyimpulkan penyebab-penyebab Yang kalau kita tahu sebabnya Kenapa inti punya rejal ini Inti punya suami ini Kok keras kepala Ada sebab-sebabnya Dengan kita tahu sebab, kita tahu obat Yang pertama Terkadang Keras kepala itu adalah tabiat Bawaan sejak kecil Dibarengi salah didik dari orang tua Memang kalau bicara akhlak Bicara tabiat Tabiat itu ada dua Ada tabiat yang bawaan lahir Ada tabiat yang dihasilkan dari usaha Ada orang yang dari kecil pelit Antum lihat tuh Anak-anak kecil ya Dia kalau punya permen Dia simpon Orang lain gak dikasih Tapi ada anak kecil Yang sejak kecil kalau ada permen Di rumahnya dia ambil semua dia bagiin ke sahib-sahibnya sampai umiknya marah. "Henti kata dia. Dari kecil dia udah baik." Itu ada dan itu rahmat dari Allah jalla yang harus kita syukuri. Walaupun pada hakikatnya semua insan tuh punya sifat kikir. Tapi ada orang yang Allah jaga dari sifat kikir. Ada yang dari kecil bapak-bapak nih, ibu-ibu juga ngelihat punya anak empat lahir dari satu bapak, lahir dari satu rahim. Karakternya beda-beda, yang satu ngambekan, tahu ngambekan? Apa ngambek? Ngambul, nah, itu bahasa mana? Tu apa bahasa Indonesia jam? Apa? Hah? Emosian, emosian. Apa? Motongan. InsyaAllah Bahasa mana itu? Bahasa Oke okay, tahu. Jadi sedikit-sedikit Langsung motong dia itu ya Udah gak mau disuruh diajak ngomong Udah marah Udah gimana Ada Tapi ada anak-anak yang MasyaAllah Yang dia itu tahan banting Dari kecil Dimarahin di itu kan dia gak nangis Ada yang dari kecil nangisan Sedikit-sedikit nangis Kita harus tahu tabiat itu Baik itu suami atau istri Ada yang dari kecil penakut Ada Ada yang dari kecil pemberani Mungkin pasangan hidup kita Memang bawaannya Keras kepala Itu terjadi Dibarengi salah didik orang tua Sebagian orang tua itu Kalau ada anaknya mutung ya Minta permen nangis Dia duduk kadang kala sampai muter-muter Akhirnya orang tuanya beliin. Ya udah nih, es krim. Si anak nih mikir, "Oh, begini caranya. Harus nangis dulu kalau kepingin, ya." Datang ke tuku "Pak, minta permen." Oh, enggak, jangan batuk. Bismillah, nangis dia. Dapat permen. Jazakallah khair. Udah tahu dia tuh caranya. Ini ketika dia menikah sama nantinya kalau ada keinginan-keinginan dia yang tidak diturutin, ngambek dia. Tadi motong untuk dia. Oda, oh, dia tahu nanti mamanya dia seorang wanita, suamiku bakal ngasih angku pinta. Minta gelang emas dua kilo, nangis dia. Minta, Minta emas dua kilo. Ya kalau suaminya mampu dibelikan tiga kilo semuanya, tapi besi bukan emas. Minta kadang-kadang sifat itu muncul dari dulu sudah. Akhirnya. Setiap permintaannya kepada suami harus Ditaatin Kita harus sadar Oh ini bawaan dari dulu nih. Begitu pula suami Ada suami-suami yang keras kepala Gara-gara didikan dari rumahnya seperti itu Maka istri pun harus sadar Oh suamiku kayak gini memang Yang kedua Terkadang keras kepala ini karena mencontoh orang tuanya Ada anak yang awalnya gak keras kepala Tapi dalam perjalanan hidup dia Dia lihat bapaknya ini suka marah sama ibunya Bapaknya ini kalau ibunya masak gak enak Diambil tuh Piring Ditumplekin Si anak melihat Oh seperti itu caranya Terus Begitu pula seorang istri Ada seorang istri yang melihat Di rumahnya itu pemimpinnya ibunya jadi di rumah tangga dia, bapak itu di bawah kontrol ibunya. Ketika kita beristri dengan anak dari rumah tangga seperti itu, dia ingin mempraktekan apa yang dia lihat di rumahnya. Dia ingin mengontrol suaminya. Dia ingin menundukkan suami. Dapat dari mana dia? Dari rumahnya. Yang suami mencontoh bapak, si istri mencontoh ibunya. Maka salah didik yang seperti ini. Kita harus tahu Oh istriku ini Berusaha untuk menguasai suami Karena di rumah dia Yang menjadi pemimpin itu Bukan bapaknya Ibunya Ada rumah tangga seperti itu Ada suami-suami memang Yang Kalau mau minta duit bensin Harus minta sama istrinya Dia mau beli bensin Oh ya Ini 5 ribu Setengah liter Insya Allah ada suami-suami yang ATM-nya dipegang sama istrinya Kalau mau beli apa-apa Dan ada suami-suami yang memang ATM dikasihkan sama istrinya Kenapa? Karena isinya sedikit Ketika dia miskin, dia ngomong Wahai istriku, tolong kau kelola duit ini ya Ketika banyak fulusnya dia ngomong Sudahlah kau gak perlu tanya berapa penghasilanku Yang penting aku cukupi Ada suami-suami yang seperti itu Tapi sekali lagi Rumah tangga itu beda-beda Karena dari tadi yang kita lihat Keras kepala ini munculnya dari mana Yang pertama faktor Bawaan Yang kedua mencontoh Orang tua Yang ketiga muncul keras kepala ini Karena reaksi dari pasangan yang lain Jadi si suami jadi keras kepala Pertama dia gak cocok sama istrinya memang dia itu gak suka sama istrinya Akhirnya berusaha untuk Melampiaskan ketidaksukaan dia kepada istrinya Dengan suka marah-marah Di rumah Dia suka menjelek-jelekkan istrinya Mengangkat suara kepada istrinya Karena dari awalnya dia gak suka Maka yang seperti ini Adalah bentuk pemberontakan sebenarnya kalau itu seorang istri Dia tidak suka sama suaminya Akhirnya dia disuruh sama suaminya Tidak nurut, tidak taat Pada hakikatnya dia itu tabiatnya penurut Karena dia lagi tidak cocok Sama suami. Mungkin dia ingin meninggalkan rumah tangga itu Akhirnya berusaha untuk menunjukkan Kekeras kepalan dia Yang keempat Yang membuat Adanya keras kepala Dalam pasangan hidup ini sikap istri yang mengacuhkan suaminya atau sikap suami yang mengacuhkan istrinya enggak ada perhatian ya udah ketika enggak ada perhatian si istri kadang kala melihat ya mungkin aku harus seperti ini dia ingin suaminya jadi baik sebenarnya tapi caranya enggak benar Si suami kepingin istrinya baik tapi caranya enggak benar. Yang ada ribut terus di dalam rumah tangga itu. Terus bagaimana terapi masalah keras kepala ini. Supaya keras kepala yang ada di dalam rumah kita. Permasalahan yang ada di, di dalam rumah tangga itu. Ya menjadi bumbu penyedap kehidupan ini. Karena hampir tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam ada masalah. Tapi beliau bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pertama, kalau memang tabiat pasangan hidup kita ini memang keras kepala, hindari konflik. Hindari. Kalau kita sudah tahu suamiku ini Bu Ibu nih, tahu suaminya enggak suka ngelihat istrinya pakai daster. Bapak-bapak suka melihat istrinya pakai duster Bapak-bapak Suka melihat istrinya pakai duster yang bolong-bolong ya? Suka apa enggak suka Diam semua Ya gimana Ustaz Sudah itu adanya Ustaz kita syukur Enggak rata-rata Lelaki itu suka dengan wanita yang cantik Dengan pakaiannya yang seksi Masya Allah Antum bisa bayangkan masuk rumah, istri dengan pakaian mini, dengan pakaian yang seksi, antum mungkin naudzubillah. Nanti lagi, "Kenapa?" kata dia. "Karena biasa pakai dasar." Maka ibu-ibu ngeliat tuh, suaminya tahu enggak suka. Apa yang tidak disukai dengan suaminya, tinggalkan. Enggak perlu mengatakan, "Ya biarin dialah enggak suka. Apa urusan anak? Suamimu." Suamimu. Kau punya kewajiban menghargai suami, menghormati suami. Bagi putra bapak-bapak kalau tahu istrinya ini punya tabiat kasar ada. Ada wanita-wanita yang memang tadi itu di rumah tangga sebelumnya dia dididik harus menguasai di rumahnya Maka di sini kita harus melihat apa yang diminta oleh istri kita. Pulang, kita dapat rezeki, beliin hadiah buat istri kita. Belikan apalah kalau mungkin bukan orang yang fulus ya. Dia bisa belikan Tali rambut Tali rambut ya Ma. Anak mau tanya nih Siapa yang dalam bulan ini Belikan tali rambut buat istrinya Anak kasih hadiah Mana-mana nih, Masa gak ada Tali rambut Apa Wah, Baju mah biasa itu mah Tapi ada aksesoris yang perempuan tuh suka Kita lewat toko beranti ada tali rambut yang baik ya ada jepit rambut yang baik bungkus yang bagus sudah sih ibu-ibu senang enggak dibeliin tali rambut apa katanya diam semuanya kalau tali rambut mah banyak ustaz emas ustaz ya hari-hari sukanya sama zahab, sama emas Maunya yang kuning-kuning belikan yang kuning-kuning Ya maksudnya hanya belikan gelang-gelang kuning yang aksesoris ada Usahakanlah kita melihat istri kita nih harus diobatin Dia ini sakit Dari rumahnya kita bawa memang dia keras kepala Kita hindarin Ketika masuk rumah Istri kita lagi marah Jangan marah Abu Darda, Dardak R.A.T mengatakan kepada istri Ya Ummad Dardak Wahai Ummul Darda jika engkau marah, maka tenangkanlah aku. Dan jika Wahai Abu Ummul Dardah, kalau aku lagi marah, tolong engkau jangan ikut marah. Kadang kala istri ngomong, "Ustaz, ana enggak salah, Ustaz. Dia yang salah." Ya mana mau Allah disalahkan? Jangan. Ini kita tahu suami tahu udah keras kepala. Kalau dia lagi marah, Sudah, ngomong, "Maaf." Maafkan aku seperti sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita yang penghuni surga itu. Kalau suaminya lagi marah. Kalau si perempuan lagi disakitin. Perempuan itu akan datang kepada suaminya. Dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Hadihi yadi fi yadika. La aktahilu bi gamdin hatta tarzah. Wahai suamiku. Tanganmu. Tanganku ada di tanganmu ini. Aku tidak akan tidur. Aku tidak akan memejamkan mataku Sampai engkau ridho kepada aku Masya Allah Padahal yang salah suaminya Perempuan kayak gini nih Itu yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga Tapi kalau perempuannya sok Dia ngeliat suaminya marah Inti mau marah duduk sini Kita marah-marahan Inti yang ada bertengkar itu. Hindari konflik lah. Kemudian tadi Berikan tambahan perhatian ...berikan tambahkan kasih sayang... ...dengan kita berbagi hadiah... Ya, ...kepada istri kita... ...yang mungkin dia tadi itu keras di rumahnya... ...insya Allah jamaah... ...ibu-ibu ini dengerin juga... ...kalau suami ibu-ibu itu macan... ...singa yang ganas... ...singa itu bisa tunduk enggak? Bisa ditundukkan... ...singa yang biasanya melihat manusia menerekam... ...diginikan datang... eh kalau singa bisa Masa suami ibu-ibu gak bisa Bisa Pakai apa Ustaz Jangan pakai pelet Dosa Ada orang-orang yang pakai ilmu pengasihan Itu ilmu-ilmu yang kesyirikan kesyirik Itu hati-hati itu banyak tuh di jauh Datang kepada dukun Walaupun dukun Sudah berkurang sekarang Yang ada kikun Iya ada Ustaz Dukun Pakai peci putih Ketika ada orang Oh ibu mau menundukkan pasangan ibu Masya Allah Ibu saya enggak mau dibayar Ada maharnya oh, Kalau maharkan syariat ini, Sesuai syariat Berapa maharnya Pak? Hati-hati Ada cara yang sesuai Dengan syariat Ketika ingin menundukkan suami Berikan perhatian kepada suami Ketika suami datang Ketok rumah Assalamualaikum Assalamualaikum. Si istri ternyata lagi goreng. Biarlah buka sendiri. Diem terlagi juga masuk. Jangan seperti itu. Matikan kompornya. Datang kepada si bukain. Masya Allah bang. Ya tahu suaminya ini keras kepala. Ahlan bang Faqihullah bang. Abang mau yang dingin apa yang hangat? Allahu Akbar. Siapa kalau masuk rumah ditanyain sama istrinya. Bang mau yang dingin apa yang hangat? Anak kasih hadiah. Masa semasjid enggak ada? Sepurwokerto. Bapak-bapak itu enggak boleh melupakan kebaikan istrinya. Nanti ibu-ibu ada yang marah itu. Saat dolem, padahal anak setiap bukain pintu itu anak tanyakan. Masa enggak ada jemaah? Yang pengantin baru masa enggak ada? Ana izin minum. Bismillah. Maka tolong. Alhamdulillah. Berikan tambahan perhatian. Suami datang. Tanyakan. Bang mau yang hangat atau yang dingin. Duduk suaminya. Kadang-kadang ya. istri kan suaminya telat. Datang malam. Si istri udah nunggu di depan pintu. iya Ntar lagi anak marahin. Jangan. Suaminya mau dimarahin jangan. Biar dia datang masuk rumah. Masya Allah bang. Abang capek tentunya. Sampai telat datangnya abangnya. Masya Allah. Sini bang-abang duduklah anak pijetin, kakinya dipejetin. Ya. Itu subhanallah. Suami yang awalnya mungkin benci sama istrinya. Tunduk lepek-lepek sama istrinya. Itu diperbolehkan dalam Islam. Dengan memberikan perhatian untuk ngobatin yang sakit. Ini tentunya. Kemudian. Membiasakan diri untuk mengalah. Ketika mulai ada keributan di rumah, ngalah. Kata orang Jawa, sing waras, ngalah. Bapak-bapak istinya lagi sakit hati. Lagi marah sama kita. Bapak-bapak tenang harus adem. Rasulullah SAW mengatakan. Ana za'imun bibaitin firabadil jannah. Limantarokal mira'a wa'in kana muhiqqan. Kata Rasulullah SAW aku menjaminkan menjaminkan apa menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan insyaallah oke okay, siap jemaah itu ada jemaah-jemaah yang belum bisa masuk ya mungkin yang kosong bisa maju ke depan sedikit antum enggak perlu ngelihat ke belakang mana jemaahnya gitu antum maju aja ke depan ini panitia yang ngomong jemaah. Insyaallah panitianya thiqa, bisa dipercaya jemaah. Jangan subhanallah ya. Kita ini ikhwan, kita ini satu saudara. Kalau masuk masjid terjadi gesekan itu biasa. Kadang kala ada orang baru datang Nempatin tempat kita dan kakinya naik di atas paha kita. Ya Allah, ini sudah dikasih tempat, tidak tahu diri. Antum subhanallah. Antum meluaskan tempat duduk antum itu jangan karena dia. Ya ayu'alladzina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis. Fafsahu yafsahillah. Antum meluaskan majlis antum itu karena Allah. Tapi kalau antum meluaskan majlis antum karena teman antum yang ada loro ati. Iya biasa, bergaul sama orang itu banyak orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Tapi biarkan. Kok sampai situ anu Ustaz? Antum tadi motong ana di mana, Di mana? Oke. Okay. Bismillah Alhamdulillah. Naam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiq Aku akan menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi suami istri ini kadang kala perdebatannya hal-hal yang seharusnya tidak diperdebatkan. Ngomong sama istrinya. "K rawon paling enak itu di mana ya?" "Oh, di sini." Mulai ribut. "Oh, enggak. Di sana yang paling enak." Oh, ente belum nyoba, Ana udah nyoba di sana. Mulai ribut gara-gara rawon. Ada hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Ada seorang suami istri ini cerita ini benar. Suami istrinya lagi nonton bola. Suami istri sama-sama suka bola, nonton bola di Arab sana. Nah. Si istri pegang A, si suami pegang B. Ketika ngelihat ternyata Jagoan istrinya menang, kata istrinya, urin. Menang. Apa kata suaminya anti toled. Engkau aku ceraikan. Wah, oh, karena sakit hati gitu kan? Makanya hal-hal yang tidak bermanfaat hati-hati. Jangan sampai berdebat untuk sesuatu yang remeh, sesuatu yang memang udahlah ngalah. Tapi seorang istri kalau lagi ngalah, nggak perlu ngomong sama suaminya. Iyalah bang, yang waras ngalah. Anak -anak. Eh itu berantem lagi, karena merasa suaminya nggak waras gitu kan? Udah bismillah Jadi suami pun ketika istri yang marah Katakan Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Aku mohon maaf kepada muah istriku Aku mohon maaf atas segala dosaku Pada yang salah istrinya kan Tapi kita maaf Selesai Si istri akan cinta sama kita Tapi kalau suami enggak pandai menyelesaikan masalah di rumah tangga itu Ribut terusnya Maka Yang waras ngalah Kemudian ibu-ibu Jangan pernah menantang suaminya Jangan pernah Kalau menantang suami berarti yang kalah ibu Karena suami sebagai pemimpin Dia tuh sebagai pemimpin harus dihormatin Harus dihargain Kalaupun dia punya salah Beda caranya Di dalam Islam bagaimana memperbaiki komandan Dan bagaimana memperbaiki anak buah Bagaimana Islam menjelaskan kepada umat manusia tentunya kepada para suami kalau istrinya nggak baik nih cara suami memperbaiki istri yang salah kalau yang keras kepala tadi udah kita jelasin kita harus tahu yang pertama bahwa istri kita tuh memang bengkok bengkok Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menekankan hal itu supaya suami sadar bahwa istri dia memang seperti itu memiliki kesalahan kesalahan yang susah untuk diperbaiki. Nabi SAW mengatakan Istausubin nisa Fa innal mar'ata khuliqat min dila Kalian Jaga itu perempuan Nabi memberikan wasiat, wasiat Agar kalian menghargai itu perempuan Menjaga itu wanita Kenapa? Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok Fa inna a'uja syai'in fid dila'i a'la Yang paling bengkok yang paling atas tulang rusuk itu Fa in inza habtaduqimuh Kalau kau ingin luruskan Kaserta patah. Wah, intarok dah hulamizar awak. Kalau kau biarkan dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fathau subinsa. Udalah. Kau yang penting tahu istrimu tu kayak ini. Dalam hadis lain Rasulullah Sallam mengatakan, fadariha ta'ashbihan. Kau berusaha berlemah lembut dengan perempuan itu, insya Allah rumah tanggamu akan bertahan. Nggak lama kita hidup di dunia. Bismillah yang ada ini diopeni di rumah. Terus Allah jalla jalaluh mengatakan wa innimraatun aw oh bukan ini berkaitan dengan wanita dengan kaum lelaki wallati takhafuna nusyuzhun di dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan dan wanita-wanita yang kalian takut mereka itu tidak taat, enggak nurut sama suaminya. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah Jalla Jalla mengatakan Fa'iduhun Kasih nasihat dia Bagaimana cara memberikan nasihat kepada istri Balutlah nasihat dengan cinta dan kasih sayang Dia itu istri kita Beda kita ngasih nasihat kepada anak buah di tempat kerja kita Kita panggil dia, kita marahin dia Enggak Kalau itu istri kita kata Allah Fa'iduhun apa mau idwah itu? Nasihat yang berbalut dengan ya Allah kelembutan. Dengan iming-iming kebaikan buat dia. Itu mau idwah. Makan bersama, cari waktu yang tepat. Setelah makan, wahai istriku, subhanallah ya. Tidak pernah dalam bayanganku, aku menikah dengan wanita lain. MasyaAllah. Setiap aku keluar rumah yang ada dalam bayanganku hanya wajahmu. Si istri ketika dapat kata-kata seperti itu, mulai hatinya terbuka. Kalau aku bisa minta sama engkau, istriku, tolonglah kau jangan keluar rumah kecuali dengan izinku. Ternyata suaminya mau nasehatin istrinya. Tapi kalau ngasih nasihat kepada istri, ente duduk sini. Anak ini sudah menikah 17 tahun sama ente. Ude capek anak ngasih nasihat ente. Waduh. Kata si istri sama bang. Anak 17 belas tahun udah sabar ngadepin ente juga, enggak selesai. Tapi kalau kita balut dengan cinta dan kasih sayang, enggak perlu kita bacakan al rijalu kawamu naal nisa. Ente enggak tahu tuh. aku tuh pemimpin di rumah. Bacakan firman Allah, bacakan hadis rasul sallallahu. Si istri ribut yang ada. Tapi kalau kita datang kita kasih nasihat dengan balutan cinta dan kasih sayang, insya Allah mau. Tapi ada yang enggak bisa diperbaiki dengan nasihat. Bagaimana caranya fil Nih cara yang kedua Ditinggalkan Dihajar Di ranjang Bukan pisah ranjang Tapi tetap satu ranjang Hanya tidak diajak Berbicara tuh istri Dikasih punggung Biasanya kalau tidur Berhadapan di ranjang itu Tempat tidur itu tidurnya berbalikan Si istri ngadap kita, kita kasih punggung. Karena ini, kalau suami di situ tidak bisa tahan, masih butuh sama istrinya. Ada suami-suami, ya Ustaz gimana anak butuh sama istri anak. Si istri akan merasa benar, ah, suamiku gak bakal tidak bakal bisa meninggalkan aku. Dia masih butuh sama aku. Allah menganjurkan kepada kita, filma baji. Tinggalkan, jangan dihubungkan istri kita. Tapi kalau tiap hari memang biasa ngasih punggung Si istri biasa Memang biasa kayak gitu dia Gak merasa dikasih nasihat dia Tapi suami yang romantis sama istrinya Ini Allah berbicara tentang suami yang memang dia Biasa tidur sama istrinya Mengelihat wajah istrinya Berbicara dengan istrinya Rasulullah SAW sebelum tidur tuh ngobrol sama istrinya jemaah. Setelah ngobrol baru beliau tidur di antara kita ada yang datang dari tempat kerjanya. Ngomong sama istrinya. Afan jangan digangguan. Anda mau tidur. Anda capek. Ketika dia hendak memberikan nasihat istrinya. Lewat cara ranjang ini. Tidak berhasil. Karena dia memang seperti itu. Maka orang-orang yang romantis. Orang-orang yang cinta kepada istrinya. Ketika dia tidak ngajak bicara istrinya. Ketika diranjang dia berbalik arah. Si istri akan sadar. Ya Allah ada apa dengan suamiku. Mungkin ada kesalahan-kesalahan Aku yang belum aku rubah Dia akan mengevaluasi diri Tapi ada istri-istri Yang tidak bisa diperbaiki dengan cara Seperti itu Sudah gak diajak ngomong Gak digaulin di tempat tidur Tetap bantah Pukul dia Subhanallah Islam menyuruh memukul Nah ini perintah Allah dan kita bangga sebagai seorang muslim dengan perintah Allah ini. Karena sekarang muncul pendidikan tanpa memukul Muncul, gak boleh mukul Islam boleh mukul Dan aku bangga sebagai muslim ada asal syariatin Karena ini syariat yang tidak bisa ditinggalkan Orang mengatakan gak boleh mukul Tapi mereka tetap mengadakan hukum pukul Di dalam Islam memukul itu diatur Kapan anak dibukul? Setelah umur 10 tahun Suruh ajarin sholat umur 7 tahun 10 tahun 3 tahun nih masa memperbaiki anak tuh 3 tahun gak mau sholat Baru dibukul Tapi mukulnya tidak sampai mememarken Gak boleh mukul wajah Gak boleh sampai melukai boleh Memukul dengan cinta dan kasih sayang Orang tua mukul anaknya bukan emosi Tapi dia memukul anaknya dengan cinta Suami sama dia pukul istrinya, apa yang dipukul? Pegang tangannya dia. Ambil full pen, pukul. Betul loh jamak. Kalau kita gak pernah mukul dia. Kalau kita gak pernah berantem sama dia. Ketika kita pukul tangan dia, sebenarnya kita sedang memukul hati dia. Yang sakit tuh hatinya, ya Allah, suamiku tidak pernah melakukan ini. Tapi kalau biasa berantem dipukul pakai full pen. Ya kurang sakit lah bang, ente. Berantem. Tapi kita berbicara tentang suami yang soleh. Suami yang cinta dan menghargai istrinya. Yang istri tahu. Sehingga proses memperbaiki ini. Si istri itu sadar. Mulai kasih nasihat. Mulai diranjang. Mulai mukul. Terus bagaimana kalau tetap tidak nurut. Bagaimana nah, jemaah? Ya sabarlah. Cerai belum tentu solusi. Jangan berpikir mungkin anak cerai dapat ganti yang lebih baik Nam Tapi sebagian cerai dapat yang lebih buruk Keluar dari mulut buaya Masuk ke mulut macan Kita harus memperbaiki diri Jadi suami Kenapa aku dapat pasangan hidup yang seperti ini Kita akan bicara tentang hikmah lagi Hikmah dari permasalahan di rumah tangga Yang tak kunjung Selesai Sudah selesai Terus bagaimana istri memperbaiki suami Beda anak buah memperbaiki majikannya Yang pertama kalau suaminya gak benar Istri tolonglah introspeksi diri Apa ada yang salah sama anak Kenapa suami anak kok berubah Dulu setiap pulang dia tersenyum Gak pernah telat pulang kerja Sekarang telat Bisa jadi gara-gara istrinya Tidak sedikit suami yang malas pulang tepat waktu Karena setiap pulang Dicecar pertanyaan-pertanyaan yang gak nyaman Bang, dari mana tadi? Dari sini Ketemu siapa? Fulan Ngomong apa? Allahu Akbar Itu suami bakal pulang kalau istrinya tidur Nantilah malam hari aja Daripada ribut. Intropeksi diri Mungkin suami sudah sering keluar rumah, pagi keluar ya. Ada suami-suami kelihatan. Suamiku ini enggak pernah berdandan. Sekarang kalau keluar rumah, rambutnya rapi, jenggotnya disisir pakai minyak wangi. Jangan-jangan dia nih ada pandangan lain nih, bisa jadi. Itu permasalahan. Penyebabnya mungkin di rumah. Si istri tidak pernah bersolek di rumah. Si istri tidak pernah tampil cantik di rumah. Padahal kodratnya lelaki suka dengan keindahan Maka tolong si istri memperbaiki Tadi itu pakaian-pakaian terus terang Pakaian kalau masih ada Dasar-dasar yang bolong-bolong itu, itu kalau bisa dijadikan serbet uh, Jangan terlalu jahat Bapak-bapak nah, juga kalau enggak suka sama dasar istrinya Pas istrinya pergi ambil itu dasarnya semua Kasihkan ke tetangga Karena kalau masih ada dipakai sama istri, ganti belikan baju-baju yang kita inginkan. Kita masuk ke toko, oh ini ini pakaian yang aku ingin istriku pakai, belikan. Dan ibu-ibu kalau dikasih hadiah sama suaminya, jangan pernah mengomentari dengan yang buruk. Kasih hadiah, ah, aku kurang suka sama warna ini bang. Oh cuma kayak gini hadiahnya. Oh tu suami nggak bakal ngasih hadiah lagi. Karena dia sudah sakit hati Maka tolong ibu-ibu introspeksi diri Kenapa suamiku kok ada perubahan Kenapa suamiku kok seperti ini Jangan-jangan seperti... aku yang salah Yang kedua Bertukar pikiran Dengan suami Bahasanya itu bukan Menasihati suami Karena kalau anak buah Nasihati suami ya Suami itu selalu Merasa lebih pinter Selalu Betul bapak-bapak Bapak-bapak pernah salah enggak? Enggak pernah sah. Poin pertama Harus diketahui Bahwasannya suami tidak pernah salah Bagaimana Kalau memang terjadi kesalahan Ya kalau terjadi kesalahan Kembalikan kepada poin pertama Bahwasannya suami tidak pernah salah Itu suami kayak gitu Ibu-ibu harus tahu Ya lelaki itu Allah angkat menjadi pemimpin yang namanya pemimpin itu agak gimana kalau dia ditegur. Maka bahasanya itu mungkin kalau bahasa Indonesianya bertukar pikiran dengan suami. Allah Jalla Jalla di surat An-Nisa ayat 128 mengatakan. وَإِنِ مْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَابَةٌ Fala junaha alaihi ma ayyus liha bainahuma sulha. Kalau seorang wanita ini takut dari suaminya, perhatian dia sudah meninggalkan perhatian, suaminya kayaknya akan berpaling dari dia, suaminya tidak lagi memberikan kasih sayang kepada dia, maka keduanya boleh mengadakan islah. Perdamaian. Itu introspeksi diri, ngomong sama suami. Bang, anak kok ada sesuatu yang kayak mengganjal di hati Bang, mungkin Abang bisa kasih solusi ngomong sama suaminya. Tapi jangan ngomong sama suaminya, Bang, sini Bang, luduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalhamdalillah nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruh. Khutbatul hajah dibaca sama Rasul sallallahu Iya. Tapi jangan bacain kepada suami Anda. Istri berusaha untuk cari waktu yang tepat. Dari bawah dia mengatakan Mungkin abang nggak salah bang, mungkin ana yang salah bang ya. Tolong pandangan ana ini mungkin ana ngelihat abang kok sekarang ini selalu telat pulangnya bang ya. Allah waalaikumsalam mungkin ana yang salah. Ana minta minta penjelasan dari abang lah. Tukar pikiran kepada suaminya, bukan memberikan nasihat dan jangan suulvon dulu sama suaminya. Suulvon itu awal petaka di rumah tangga. Ketika sudah tidak ada saling percaya di rumah, abis. Istri suaminya ke kamar mandi, HP-nya diambil. Dia lihat. Mulai keragu raguan Suami juga seperti itu. Mulai telepon istrinya disadap. Gak nyaman sudah rumah tangga. Tolong Islah kumpulkan, duduk. Ada apa nih masalahnya? Supaya kalau memang ada kesalahan di istri, gak berlarut-larut. Kesalahan di suami tidak berlarut-larut. Jangan sampai suami ini akhirnya selingkuh. Karena dibiarkan Ada istri yang membiarkan suaminya Anamolia sampai kemana hubungan dia dengan wanita itu Ah, Berarti kita memang yang merusak suami kita Ibu-ibu yang merusak suaminya Diperbaikin suaminya Kalau memang sudah ada gelagat-gelagat gak benar Ketika memberikan Ketika tukar pikiran ini Pilih waktu yang tepat Yang kedua Lihat kondisi suami yang relax Yang ketiga ya Usahakan penuh dengan kelembutan tidak ada angkat suara Kalau sudah angkat suara Dilihat gak bisa nih Kalau ngomong sama suami Ustaz, Mesti anak ini angkat suara Jangan ngomong Tulis surat kepada suaminya Tulis surat Soalnya kalau nulis surat ibu-ibu Bisa milih kata-kata Tapi kalau ngomong langsung Terkadang emosi Naik akhirnya ribut di rumah tangga. Yang ketiga berusaha untuk membuat suami senang. Ya tadi dengan introspeksi diri kita berusaha rumah tangga yang tadinya adem bagaimana bisa jadi lebih baik lagi? Nggak bisa ustadz. Uda usaha itu suami ustadz berusaha, istri berusaha nggak ketemu. Maka cara yang terakhir adalah mengirim utusan, mediasi. Suami istri ngomong gak ketemu. Oke kita kirim mediator dari pihak keluarga wanita dari keluarga lelaki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum syiqaqa baynihim. Kalau kalian khawatirkan pertikaian, percekcokan antara keduanya gak selesai-selesai. Terus gimana? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka tolong diutus mediator Seorang yang alim Yang ngerti Dari pihak keluarga lelaki dan dari pihak keluarga wanita Kalau mereka memang benar-benar ingin perbaikan Keduanya Insyaallah dengan izin Allah Allah akan memperbaikinya Allah akan memberikan taufik kepada mereka Itu salah satu cara Kalau percekcokan tidak bisa Diselesaikan Jangan terus dibiarkan ada orang-orang yang masya Allah. Tiap hari ribut selama 50 tahun. Kawin ribut terus. Atau ada yang 10 tahun ribut terus. Tolong diutus. Karena kedua orang ini. Mungkin dua-duanya sakit. Harus diperbaiki. Yang memperbaiki keluarga wanita. Mungkin si suami Ustaz. Anda udah gak bisa ngasih nasihat istri anak. Ya Bismillah. Mudah-mudahan pihak keluarga wanita bisa memberikan nasihat. Begitu pula si wanita usah Anak sudah enggak tahan hidup sama suami anak Anak sudah berusaha Nasihat-nasihat yang disampaikan Anak berusaha dengan cara yang baik Tapi suami tetap seperti itu Bahkan dia kayaknya sudah selingkuh Sudah apa, sudah macam-macam umpamanya. Udah, enggak perlu berkeluar-keluar di luar Cari utusan bagaimana untuk Memperbaiki kedua itu Ustaz Apa tidak ada pilihan cerai? Ada Di dalam Islam diperbolehkan cerai Bahkan perceraian itu kadangkala solusi terbaik. Kadangkala. Ketika sudah tidak ketemu jalan. Tidak bisa islah. Jangan dipertahankan. Karena apa? Karena rumah tangga itu tujuannya sakinah mawadda dan rohmah. Kalau tiap hari yang ada pertikaian. Istri gak nurut sama suaminya. Suami suka mukul istrinya. Dapat dosa. Melakukan hal itu. Istri tidak melakukan kewajibannya dosa. Suami tidak memberikan hak istri berdosa. apa kau ingin pernikahanmu membawamu ke dalam neraka akhirnya. Enggak. Allah bolehkan perceraian. Bahkan Allah mengatakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kalau keduanya harus berpisah, maka Allah akan cukupi keduanya dari Fadl min Allah. Iyatafarraqa yughnillahu kullam min saati dengan keluasan Allah. Kadangkala istri, ya Ustaz, ana ni butuh Ustaz. Anak kalau cerai Takut gak ada yang bisa ngasih makan anak Ya kalau engkau memang seperti itu Tetap bertahan gak apa-apa Tapi berikan hak suamimu Jangan cuma mau fulusnya Tapi ribut terus di rumah Jangan Lebih baik kau keluar Daripada engkau berdosa terus berada di rumah itu Karena kedurhakaanmu kepada suami Suami seperti itu juga Mungkin dia butuh sama istrinya buat anak-anak Tapi tiap hari ribut Mungkin si suami tiap hari mukul istrinya tapi tidak pernah mau dicerahkan. Enggak lah anak kesian sama anak-anak tiap hari dipukul istrinya. Dosa kau. Kau-kau sudah melihat ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan. Monggo baik-baik bercerai. Tapi para jamaah jangan terburu-buru memilih bercerai. Apa hikmah dari permasalahan di rumah tangga yang terkadang orang tetap bertahan enggak apa-apa Ustaz. Anak akan memberikan hak istri ana walaupun istri ana menyakitin ana. Akan tetap bersabar. istri istri pun seperti itu. Ana tetap akan bersabar memberikan hak-hak suami ana sampai Allah mencabut nyawa ana walaupun suami ana zalim. Oke, berarti ada yang sadar di sini. Dengan hikmah-hikmah kenapa dia harus bertahan? Yang pertama permasalahan di rumah tangga itu sebagai penghapus dosa kita ini kadang kala diuji dengan suami yang zalim atau istri diuji dengan uh, suami diuji dengan istri yang zalim dengan pasangan hidup yang zalim itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosanya. Mungkin permasalahan di rumah itu, kedibutan di rumah itu sebagai penghapus dosa. Ingat setiap dosa yang kita lakukan itu ada perhitungannya jemaah. Ada perhitungannya. Antum mungkin gak berbuat dosa di rumah Berbuat dosa di luar Tapi di rumah nampak Dampak dari dosa yang Antum lakukan. Maka insya Allah permasalahan itu sebagai penghapus dosa Allah Jalla Jalla berfirman Man ya'mal su'an yudzabihi Barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas Jadi itu sebagai penghapus dosa Dan bisa jadi dosa kita sudah lama Maka permasalahan itu sebagai penghapus dosa Dan bisa jadi itu sebagai hukuman dari Allah buat kita Kita dikasih istri yang seperti itu hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Yaudah kita sadari Allah aku akan bersabar Semoga kesabaranku menghadapi suamiku dihapuskan dosa-dosa Baik, yang kedua dilipat gandakan pahala buat kita Allah jalla jalaluhu mengatakan wala nabluwannakum bishai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar jadi kita diuji di rumah Dengan anak kita kadangkala Ama istri kita Diuji kesabaran kita Allah benar-benar akan menguji kita Dengan rasa takut Takut lapar ya Ditinggal mati orang-orang yang kita cintai Bangkrut Dan kasih gam, kasih kabar gembira kepada orang-orang Yang bersabar Jadi masalah itu Salah satunya untuk Melipat gandakan pahala Buat kita Innamayu wasfassabiruna ajrohum Orang-orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa hitungan. Yang ketiga, bisa jadi permasalahan di rumah tangga kita itu bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Mungkin kita gak banyak dosa, tapi itu bentuk cinta Allah kepada hamba. Kalau kita melihat para nabi, Bagaimana kehidupan mereka Asyadun nasibala'an al-ambiyah Orang yang paling berat Cobaannya adalah para nabi Coba kita lihat Nabi Adam AS digodain sama istrinya Sama anak-anaknya Habil dan Kobil bunuh-bunuhan Siapa Habil dan Kobil itu Anaknya Nabi Adam Siapa membunuh siapa Anak kasih hadiah Ah Kobil membunuh Habil. Tahu dari mana itu? Oh ini ilmu nih. Bahasa Arabnya pembunuh itu kotil. Pakai kof kotil. Jadi yang membunuh itu Kobil. Yang dibunuh Habil. Masya Allah. Itu pelajaran di kelas dulu kita di kampus. Ya, Masya Allah. Baik Nabi Adam. diuji sama anaknya. Nabi. Satu dibunuh anak. Subhanallah. Kemudian kita lihat Nabi Nuh alaihi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun bersama istri yang tidak beriman. Antum bisa bayangkan. Diuji sama Allah nih Nabi. Kemudian ketika Allah hukum mereka yang kafir. Nabi Nuh bikin perahu besar dan Nabi Nuh naik ke kapal ketemu sama anaknya. Ya bunayya rakmanana Wahai anakku naik Kata anaknya tidak Saawi ila jabalin Ya'simuni minal ma' Aku-aku naik ke gunung Yang menyelamatkan aku dari air Fahala bainahumal muj Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Nabi diuji dengan anaknya Apakah karena Nabi Nuh berbuat dosa? Bukan Karena Allah cinta kepada para nabi Allah uji dengan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji di rumahnya, istrinya bertahun-tahun tak punya anak. Subhanallah. Apa Nabi Ibrahim kawin lagi? Ya Ma, masya Allah sabar tu Nabi Ibrahim. Tak kawin lagi. Sampai Sarah yang nyuruh kawin. Kalau nikahinlah ni budaknya dibebaskan kemudian dinikahi oleh. Nabi Ibrahim Masya Allah di Bertahun-tahun gak punya anak Terus berdoa sampai putih Tetap bersabar Karena terkadang tidak punya anak itu Sebagai Pemicu keributan di rumah Ente ini yang mandul Gak bisa punya anak Udah ribut terus ujian Emang tuh perempuan mau mandul Siapa yang menyebabkan dia jadi mandul Allah Jalla Jalla Kau harus tahu tuh takdir Allah kau harus terima istrimu seperti itu. Kalau kau tidak bisa berbuat adil. Mau nikah lagi. Jangan nambah satu lagi. Kalau anak kayaknya gak bisa berbuat adil. Karena ada orang-orang yang memang susah berbuat adil. Ya sudah saja. Nabi Ibrahim sabar menghadapi Sarah. Kemudian dapat anak dari Hajar. Siapa namanya? Ismail. Baru lahir anaknya. Masih disusuan. Gak boleh dilihat sama Nabi Ibrahim. Disuruh taruh di Mekah. Bayang. Ditaruh di Mekah sama Nabi Ibrahim Ditinggal bertahun-tahun Kepingin punya anak ketika anaknya lahir Terpaksa dia harus berpisah dari akhman. Karena perintah Allah Jil -jil. Ketika anaknya sudah remaja Balik Nabi Ibrahim Masya Allah udah belasan nih umurnya Nabi Ismail diuji sama Allah Apa ujiannya Ya bunaya inni Arafil manami Anni azbahuk bahuk wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelihmu. Subhanallah. Jadi permasalahan di rumah itu ujian bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita lihat Nabi Lut alaihis salam. Nabi Lut. Bagaimana kondisi istrinya Nabi Lut alaihis salam? Mendukung dakwah beliau sama sekali. Bahkan mengompori kaumnya untuk datang ke rumahnya Nabi Lut membocorkan rahasia bagaimana para malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Lut alaihi Allah berfirman baraballahu mathalan lil ladzina kafaru imraat nuuhin wa imraat lut istri nabi nuuh istri nabi lut bagaimana ujian yang Allah berikan kepada para nabi mendapatkan istri yang kafir pada syarat itu diperbolehkan seorang menikah dengan orang yang kafir dalam saat kita gak boleh. Kalau istri kita murtad kafir kita harus tinggalkan. Tapi kita lihat bagaimana sabarnya. Dan itu karena kecintaan Allah kepada mereka. Kemudian kita lihat istrinya Fir'aun. Diuji dengan suaminya. Bagaimana ujian yang berat suaminya mengaku sebagai Tuhan. Sabar istrinya, sabar. Bahkan Allah jadikan contoh dalam Al-Qur'an al Karim. Wa baraballahu mathalan lillazina amanum ra'at fir'aun idh qalat dengan segala siksaan yang dia terima dari Firaun tetap sabar demi menegakkan la ilaha illallah. Isnin Firaun hanya berdoa kepada Allah, rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin Subhanallah Ya Allah bangunkan buat aku ya Allah Di sisimu rumah di surga Dan selamatkan aku dari Perbuatan Fir'aun Yang dikatakan perbuatan Fir'aun Salah satunya siksaan Fir'aun Salah satunya Fir'aun berusaha memaksa dia Untuk melayani Fir'aun Minta keselamatan dari Allah Jalla Jalla. Ujian Karena bentuk cinta Allah kepada hamba Kita lihat Nabi Ya'qub Di diuji sama Allah Dipisahkan dari Yusuf Alayhi salam Nabi, apakah Nabi Yusuf berbuat dosa? Allah cinta sama Nabi Yusuf. Allah kasih ujian dia. Nabi Ayub, anaknya habis diuji sama Allah. Supaya jadi itu salah satu bentuk cinta Allah kepada hamba. Inna ilom al jaza, ma'aromil bala. Sesungguhnya pahala besar itu akan Allah berikan karena cobaan yang besar pula. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala. Jadi kita lihat, kalau kita di rumah lagi ada masalah sama istri, jangan mengatakan kayaknya Allah lagi cinta sama anak. Tapi katakan, Ya Allah mungkin banyak dosa anak. Kita husnudhan kepada Allah, tapi suudhan kepada diri kita. Jangan sudah merasa, oh... Musibah yang menimpa anak ini karena kebanyakan pahala yang anak terima dari Allah. Eh, itu. itu GR, jangan. Kalau para nabi naam Allah cinta kepada mereka. Tapi harapan kita. Dengan musibah yang kita hadapi dengan kesabaran kita. Mudah-mudahan itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Yang keempat. Ujian itu. Permasalahan di rumah tangga itu. Sebagai. Ujian untuk melihat kebenaran iman kita. Betul enggak kita beriman? Allah jalla jalaluh mengatakan ahasibannasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, ana mukmin, ana muslim, lalu mereka enggak diuji? Allah akan uji. Untuk melihat kebenaran imanmu Benar enggak kau beriman kepada Allah Karena banyak orang yang kau lagi senang Masya Allah Lupa sama Allah Kasih Benar enggak kau beriman kepada Allah Allah telah turunkan ujian-ujian kepada orang-orang sebelumnya Untuk melihat Siapa yang benar-benar beriman Siapa yang pura-pura beriman Kemudian yang ke Berapa jemaah, Anda ini lihat waktunya kayaknya udah mau habis Sampai jam berapa? Sampai jam Sampai jam 5 ya Ini udah habis Kemudian yang selanjutnya jamaah Untuk bersyukur Ujian itu untuk bersyukur Tadi orang kau lagi senang terus hidupnya Lupa sama Allah Dikasih cobaan Kok itu selama ini kenapa gak bersyukur sama Allah Dengan ujian yang tadi Coba lihat anak hidup Ustadz 10 tahun Alhamdulillah Ustadz Gak ada masalah Ustadz Kok akhir-akhir ini ada masalah Mungkin kau tidak mensyukuri 10 tahun itu Maka kau harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu Dan Yang selanjutnya Mungkin ini yang terakhir jemaah Ujian yang datang Itu agar kita berdoa kepada Allah Allah senang mendengarkan doa hambanya Kita kalau lagi susah kemana kita lari kepada Allah Istri-istri yang mendapatkan suami zalim Dia tidak ingin laporan kepada orang tuanya Kepada siapa dia laporan? Kepada Allah Dan doa adalah ibadah yang paling agung Dengan kita berdoa pahala kita terus bertambah di sisi Allah Mungkin permasalahan kita sampai mati belum selesai Tapi tetap doa kita akan didengar oleh Allah Dan akan dicatat sebagai kebaikan kita insya Allah Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Apabila benar itu dari Allah jalla jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali washabbihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jamaah ya, ana akan berusaha menjawab pertanyaan yang ana bisa jawab. Jadi kalau ada pertanyaan antum yang enggak dijawab sama ustad, berarti ustadnya enggak bisa jawab. Waktu yang ah, itu ah, husnudhan aja ustadnya enggak bisa jawab. Iya, makanya enaknya pertanyaan pakai kertas gini, ustadnya bisa milih kan, mana yang bisa, mana yang enggak bisa gituan. Ya memang kita ni ilmunya sedikit, jemaah. Ya, Bismillah, <tuh> ustad. Apa hukumnya istri bekerja di luar rumah Tapi pekerjaannya jadi guru PAUD atau TK Islam Barakallahu fikum ya Pertanyaan yang yang bagus sekali Wanita itu wajib bekerja Itu sudah kami tekankan selalu Wanita itu wajib bekerja Kalau ada yang mengatakan Islam melarang wanita bekerja bohong Islam mewajibkan wanita bekerja. Tapi di rumah. Wajib bekerja. Antum bisa bayangin. Kalau perempuan cuma duduk-duduk di rumah. Tidak kerjakan apa-apa. Jadi jangan berpikir wanita di rumah masak. Wanita didik anaknya. Ngajarin anaknya. Melayani suaminya. Bersih-bersih rumah. Mandikan anaknya. Menyetirakan baju suami. Itu bukan bekerja. Bekerja dia. Kalau wanita jadi pembantu. Baru oh kamu apa kerjaannya? Saya sebagai pembantu. Kalau mbak ibu rumah tangga gak kerja saya. Kerja wanita. Cuma ada aturannya bekerja. Di rumah itu kerjaan rumah. Bagaimana nih pertanyaannya. Istri bekerja di luar rumah. Istri boleh bekerja di luar rumah. Dengan beberapa persyaratan. Yang pertama izin suami. Bukan izin bapak. Ingat karena ada wanita-wanita yang disuruh kerja sama bapaknya. Dia sudah menikah tapi bapaknya ngomong, "Nak, kau tetap bekerja, Nak." Loh. Gimana, Bapak? Istri saya, istri saya. Suami ana ngomong enggak boleh bekerja. Ya sudah, bapak yang capek besarkan engkau kok kau, kau nurut sama suamimu. Oh, oh, oh. Ngomong, Pak, bukankah bapak sudah menyerahkan ana sama dia? Maka bapak-bapak nih Nggak boleh sembarangan nyerahkan putrinya. Putrinya itu seperti ditawan sama suaminya itu. Ketika suami seorang bapak mengatakan... Zawaj tukah wa angkah tukah binti... Bimahar tidak selesai. Si suami mengatakan... Gabil tunikahau tezwi jahabil mahril madkur. Aku terima. Itu beralih tanggungjawabnya. Kewajiban taat istri beralih. Yang awalnya orang pertama... Yang harus dia patuhin adalah orang tuanya Setelah menikah suaminya Ketika seorang bapak ngomong Nak kau kesini nak Si istri ngomong afwan pak Suami ana tidak mengizinkan Siapa yang harus dia taati? Suaminya Maka mertua harus sadar Dengan ucapan dia tuka ini Itu ucapan yang besar sekali Maka yang harus izin sama suaminya Yang kedua Pekerjaannya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di situ tidak membuka aurat dia karena ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib buka jilbab. Ada yang seperti itu. Kemudian di situ lelaki sama perempuan kumpul jadi satu naudzubillah min dzalik. Ya. Maka diperbolehkan kalau dia jadi guru PAUD, insyaallah ini termasuk perbuatan yang yang yang mulia sekali menjadi guru di TK itu dan anak cuma kesian guru guru PAUD ini gajinya sedikit banyak sedikit sekali jam ada yang ngajar di PAUD di sini ada yang punya PAUD di sini berapa gajinya guru di TK itu? Hah? Berapa? Tiga ratus, wassalamualaikum. Tolonglah diperhatikannya itu yang mendidik awal anak-anak kita. Kalau kita punya rezeki kasih sekolah hanya duit lah. Jangan 300 lah. Kita kalau digaji 300 mau ngurusin anak-anak kita. Berat buat kita apalagi dia. Maka tolong diperhatikan apalagi di TK Islam ya. Kalau bisa gajinya yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika istri sering ajak ngobrol setelah saya pulang kerja.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 Kalau kita berkurang baca Qur'annya demi istri kita gak masalah insya Allah. Karena kita termasuk dia punya hak jamaah. Kita di luar 8 jam ngobrol sama istri 5 menit udah capek. Memang istri kita tuh kadang-kadang ngobrolnya gak bermanfaat. Oh ketawa gitu kan. Tapi antum gak apa-apa antum dengerin. Dan jangan dipotong kalau istri kita ngomong.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 Gantian Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Aisyah cerita Pernah Aisyah minum Sallallahu ala nabi Muhammad Bila Aisyah lagi minum Kemudian sama Rasul sallallahu alaihi wa Diambil tu gelasnya Dicari sama nabi bekas bibirnya Aisyah Diletakkan bibir nabi di tempat Aisyah meletakkan bibirnya Kalau sekarang kita putar Kita cari yang gak ada bekasnya <Tat> Itu masalah <tat> Allah <atas> Akbar Bismillah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 Suap-suapan Suap-suapan itu kemantan baru Satu bulan, dua bulan Tidak sampai satu bulan, mungkin tiga hari saja. Habis itu sudah sendiri-sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya Bagaimana bagi kita yang belum menikah Dalam menghadapi kesetaraan dalam rumah tangga seperti perbedaan Kekayaan Perbedaan jenjang pendidikan Dan yang lainnya syukron nah, Berkaitan dengan kesetaraan ini Memang kesetaraan itu Kadangkala mempengaruhi Keharmonisan rumah tangga Ketika kita menikah Dengan perempuan yang dia merasa Lebih kaya dari kita Terkadang dia itu Mentang-mentang di rumah Ya kita harus tahu diri Kau kalau Menikah dengan wanita yang lebih kaya harus siap dengan seperti itu. Maka cari wanita yang kaya yang agamanya baik, yang dia akan tahu diri. Ibnu Masud rasulullah taala anhu suami istrinya tuh yang bekerja tuh istrinya. Ibnu Masud kerjanya serabutan, istrinya suka bikin tenunan. Dia tenun dia jual buat makan. Suatu hari istri Ibnu Masud ini dengarkan rasul saw ceramah di masjid. Tentang sedekah. Beliau nyuruh sedekah ya. Ima di masjid atau di rumah tempat Rasul ngisi kajian. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istri ibnu Mas'ud. Zainab namanya. Dia ngomong sama istrinya. Wahai ibnu Mas'ud. Kayaknya mulai besok aku tidak bisa bantuin engkau. Aku kepingin sedekah. Lihat dia kepingin sedekah. Kata ibnu Mas'ud. Tidak masalah. Allah tidak akan melantarkan kami. Tapi coba kau tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. sallam. Akhirnya Zainab datang jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, yang kau berikan kepada istrimu, kepada suamimu, itu sedekah. Dia kan kepingin pahala sedekah, yang kau berikan kepada suami itu dapat sedekah. Ya Alhamdulillah. Kita kalau dapat istri kaya, yang agamanya baik, insya Allah aman. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Kalau dilihat kekayaan Khadijah sama Rasulullah SAW, enggak, enggak bisa dibandingkan. Nabi itu pegawainya Khadijah. Sallallahu ala nabina Muhammad Tapi bagaimana Khadijah menjadikan hartanya Untuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka tetap yang dicari Walaupun ada perbedaan kesetaraan Kalau agamanya baik Insyaallah perbedaan itu Tidak jadi masalah Tapi kalau agamanya kurang baik Ya akan diungkit-ungkit Masalah pendidikan Suaminya Lulus SMA Istrinya S3 Masya Allah Eh hey, kalau, kalau panggil aku dokter ya Suaminya panggil ya, Ibu dokter gitu kan Gak nyaman kan jamaah Anak bertahun-tahun Nempuh S3 yang dipanggil namanya Gak pantas kata dia ribut. Kita harus lihat tetap agamanya Kalau agamanya baik insya Allah Masalah ketidaksetaraan itu bisa diselesaikan Oh ini nih, ini pertanyaan nih Ustaz bagaimana suami menghadapi istri yang merasa berkuasa di dalam rumah tangganya Karena istri lebih kaya dari suami Masya Allah Pertanyaan kenapa engkau milih dia jadi istri Satu kita harus tahu dengan konsekuensi kita Ketika kita menikah dengan wanita yang kaya Dan kita di bawah dia ada konsekuensinya Tuh istri mungkin merasa lebih ya Lebih ngatur di rumah Tugasmu memperbaiki Kira-kira kau bisa memperbaiki? Tidak. Kalau tidak bisa memperbaiki mundur saja. Tapi kalau kau bisa memperbaiki, bismillah sabarlah menghadapi istri yang seperti itu. Itu konsekuensi kita, kita didik agamanya. Jangan mendidik dia tentang kewajiban istri kepada suami, jangan. Tapi didik kepada dia tentang kewajiban seorang hamba berbakti kepada sang pencipta. Ketika keimanan ditumbuhkan di hati istri kita. Dia beriman kepada Allah. Dia samikna wa'atokna kepada sang pencipta. Urusan rumah tangga selesai. Itu yang terkadang kita mengasih tahu istri kita. Bukan masalah keimanan kepada Allah. Kita panggil. Ini tidak tahu. Dosa engkau tidak taat kepada suami. Hak suami seperti ini. Dia merasa lebih kaya. Okey lah, kalau anak-anak kerja makan dari mana kau? Ribut di rumah. Maka tolong keimanan seorang istri ditumbuhkan. Setelah dia beriman kepada Allah, adanya surga dan raka, ya adanya segala <coughs> nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, insya Allah dia bisa diperbaiki. Dan bagaimana cara membahagiakan istri yang bekerja di luar rumah? Masya Allah, ini suami yang teladan ini. Maka kalau antum ingin membahagiakan istri antum, ya kalau antum pulang duluan, antum yang nyambut istri antum. Kalau memang Antum mengizinkan dia kerja di luar. kadang kala dia capek. Maka Antum pijat dia. Masa suami pijat istri. istri. Boleh apa enggak boleh jamaah? Boleh jamaah. Itu salah satu bentuk. Kemuliaan seorang suami. Rasulullah SAW kalau masuk rumah jadi suami. Beliau bantuin Aisyah urusan rumah tangganya sallallahu alaihi nabiy Muhammad muncul orang-orang yang tidak pernah masuk dapur. Ah, masak suami masuk dapur. Enggak boleh masuk dapur. Itu kerjaan istri. Subhan, siapa yang bilang? Rasul sallallahu alaihi wasallam jahit timbanya sendiri pakai tangannya. Beliau merah kambingnya sendiri pakai tangannya sallallahu alaihi wasallam. Bajunya beliau jahit sendiri. Itu nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa usat nanti wibawaanna turun. Enggak aibawamu akan lebih tinggi. Ketika engkau menjadikan istrimu ratu, istrimu akan mengangkatmu menjadi raja, Tinggal kita mau atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah salah ketika suami terkadang cemburu dengan anak? Karena setelah punya 3 punya anak tiga, sekarang istri sibuk dengan anak. Ah, tuh. Biasanya suami kalau istrinya sudah sibuk sama anaknya. Mau cari ibu yang lain. Wah seneng bapak-bapak kalau urusan tak adut. Sebenarnya wajar. Wajar-wajar aja. Tapi kalau ngasih nasihat istri. Dia berusaha dengan cara yang baik. Katakan kepada istri kita. Dek anakmu tiga. ya Tambah satu aku juga masuk anakmu Dek. Suami itu bayi besar Bayi Sama sama anaknya Makanya kalau anaknya nangis Suaminya nangis Siapa dulu yang harus diselesaikan Suaminya Ini bayi besar nih Terkadang ibu-ibu Suaminya mau berangkat kerja nih Ibu-ibu lagi sibuk sama anaknya Si suaminya cari kos kaki gak ketemu Tinggalin anaknya Suamiku Ini bayi besar mau berangkat kerja nih Iya jadi kalau antum cemburu, ya wajar. Itu kecemburuan yang wajar. Tapi antum jangan dipendam di dalam hati. Karena anak itu juga anak antum. Kecuali anaknya anak istri. Gitu kan? Akhirnya dia gak perhatian sama bapaknya. Maka kasih tahu dia dengan cara yang baik. Katakan kepada dia. Tolong aku dimasukkan kepada anakmu juga nih. Karena terkadang memang istri lebih berat kepada anaknya. Banyak istri yang mengatakan Ustadz. Anak sih udah gak cinta sama suami. Cuma kesian sama anak-anak. Hati-hati. Itu... Benih, benih, percecokan berarti akan mulai. Katakan kepada suaminya, Mas, kalau ana disuruh pilih antara anak sama engkau, aku pilih engkau, Mas. Padahal bohong dia. Boleh, boleh bohong dalam meraju suaminya, merayu suaminya boleh. <tuh> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang tua kita itu keras kepala. Dan kita melakukan sunnah rasul SAW. Hati-hati jemaah Jangan nulis SAW lagi Kita itu disuruh Sama Allah bersolawat Bukan ber s Allah mengatakan Inna allaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi wa sallim antum tulis saw di sini kenapa antum singkat antum kalau mau singkat orang tua singkat org apa kita kt terus apa lagi? melakukan singkat tapi jangan menyingkat sallallahu alaihi wasallam itu doa itu pahala yang besar yang ada di tulisan antum di sini nih, sawallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum menyingkat, antum berarti tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadh kepanjangan, ustadh. Orang kalau cinta, Allah akbarnya. Apa saja dia akan lakukan buat kekasihnya, sampai ada bait syairnya Majnun laila. Antum tahu nama Majnun laila? Dikatakan suatu hari dia melewatin perkampungannya laila rumah yang pernah di situ Laila tinggal rumah ni si Majnun ini menciumi tembok-temboknya di kata orang-orang apa majnun orang gila apa kata majnun enggak anu ku enggak gila uqabbilu dzal jidara wa jidara wa ma hubbul jidar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar Kata dia aku cium dinding yang ini, dinding yang itu, bukan karena aku gila mencium dinding Tidak tapi karena kecintaanku kepada yang pernah tinggal di tempat ini. Tuh, Majnun Laila. Masa kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kita menyingkat hal ini. Belum cinta. Orang kalau senang sama seseorang, jemaah, ngelihat sandalnya, melihat sandalnya, antum kajian nih. Antum melihat calon istri antum lagi ikut kajian. Dilihat ada sandalnya, Masya Allah, fulana lagi ngaji. Allahu Akbar, jamaah. Itu kita ingat. Maka sallallahu alaihi wasallam jangan pernah disingkat lagi. untuk Tetapi dilarang, ini melakukan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi dilarang. Padahal saya sudah berbuat baik, tidak melawan. Tapi orang tua selalu marah, walaupun masalah kecil jadi besar. Saya sebagai anak, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Syukron. Allah jalla jalla lo, memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya wa in kana kafirain walaupun kafir kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang tua kita walaupun kafir tapi kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan wa in jahadaka ala antushrika bi ma leesalakabihi ilmun falatu tayhuma kita nggak boleh taat kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan tapi tetap kita berbakti. Kita nurut sama orang tua kita. Kalau antum mengatakan antum sudah baik, antum kurang baik. Terus berbuat baik. Kalau antum sudah maksimal berbuat baik, orang tua marah mungkin ngusir antum nantinya. Bismillah. Nabi Ibrahim pun pernah diusir sama bapak. Tapi setelah berdakwah dengan cara yang baik. Karena banyak diantara kita yang udah kenal sunnah. Kalau pulang ke rumah tuh sering menyalahkan orang tuanya. Bapak, bapak ini bisa masuk neraka nih kalau kayak gini. Bapaknya di nerakan neraka. Jangan. Kalau ngomong sama orang tuanya kayak Nabi Ibrahim, kayak gimana dia ngomong sama orang tuanya? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam y'atika fattabi'ni ahdika siraton sawiyyah. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku ini udah ngaji, udah belajar datang ilmu kepadaku yang mungkin kau belum mengerti ya. Ikuti aku. Aku akan tunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Panggil dengan panggilan yang indah. Cari waktu yang tepat. Orang tua marah? Jangan dibantah. Kadang-kadang anak nih. Kalau ngomong sama orang tuanya. Dia karena udah belajar ayat dan hadisnya. Pak yang saya ucapkan ini. Ada dalilnya. Mana dalilnya bapak? Waduh. Ini mau berantem sama bapaknya nih. Jangan. Orang tua itu kita gak ngerti. Kesian. Dia tuh cinta sama kita. Ketika anak pakai jenggot pertama kali. Waktu di pondok Pulang dari pondok pakai jenggot Di sidang dengan orang tua Enti ada apa pakai jenggot? Oh, orang tua ngomong Yang pakai jenggot itu orang-orang yang sudah tua itu Baru pakai jenggot Ada apa anak-anak muda pakai jenggot? Ya kita namanya anak muda uh, Pelan-pelan kita. Sampai paman datang Nanti kalau tidur mau dipotong jenggotnya <laughs> Kita ini perjuangan Masalah jenggot apa sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai jenggot, beliau nyuruh pakai jenggot. Masya Allah. Tapi kadangkala -kadang kita memang berontai, tapi berusaha antum lah. dengan cara yang baik, menghormati orang tua, jangan ngomong galil kalau sama orang tua. Karena orang tua ketika melihat kita ada perubahan di sikap kita, dia takut kita ikut aliran sesat. Betul. Jangan-jangan anakku ini ikut teroris, ikut yang macam-macam. Itu betul cinta mereka kepada kita, bukan kebencian mereka. Kalau kebencian mereka kepada sunnah itu bukan karena kebencian yang didasari ilmu. Karena gak ngerti. Insya Allah. Anak punya abah sekarang pakai jenggot. Yang dulu ngamuk-ngamuk sama anaknya Alhamdulillah. Doakan orang tua antum dan bersabarlah. Ustaz mau tanya. Buku yang bagus untuk pemuda yang ingin mempersiapkan untuk pernikahan. Apa saja? Yang pertama Al-Quranul Karim. Nah, itu kitab paling bagus tuh jamaah. Allah jelaskan tentang hukum-hukum pernikahan itu kitab pertama yang harus kau baca. Baca di surat An-Nisa, ya. Sebelum kau baca buku-buku yang lain, baca Al-Quran. Inna hadal Qur'anah yahdi lilatihi akwam. Nih, Al-Quran nih kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kitab-kitab yang ditulis manusia masih banyak salahnya. Al-Quran untuk baca. Kemudian kalau buku-buku tentang pernikahan, banyak sekali ada bukunya Sheikh Albani Ada Sifaf ya, adab-adab pernikahan yang untuk perlu baca itu ya. Apakah benar cerai itu halal tapi dibenci Allah? Memang ada hadis ya. Hadis yang mengatakan Abghadul halali ila Allah at-talaq. Halal yang paling dibenci sama Allah adalah talak. Tapi hadis itu baif, hadis itu baif. Walaupun sebagian ulama berusaha untuk menjelaskan dia itu halal, tapi kenapa dibenci sama Allah? Dibenci karena dari sisi dampak buruknya. Ada dampak buruk dari perceraian itu, ya ributnya anak-anak, anaknya terlantar Tapi hadis itu baif. Bukan berarti ada anjuran cerai enggak. Allah tidak menganjurkan cerai. Cuma Allah menurunkan surat khusus. Yang surat itu bernama surat at-tolak. Surat at-tolak, surat perceraian. Ada aturannya cerai itu. Allah kasih. Bagaimana ketika seorang ingin menceraikan istrinya. Kalau memang ada masalah, Allah kasih aturan itu. Ya ayuhan ayuhannabiyu, iza tallaqtumun nisa, fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsunun iddat. Bagaimana caranya kita tahu bahwa ujian ini sebagai ujian yang mengangkat derajat Atau sebagai adab Allah Apa ciri-cirinya Nah kalau ujian yang menimpa kita Itu membuat kita dekat kepada Allah Insya Allah itu menjadi pengangkat derajat Tapi kalau ujian yang datang itu membuat kita putus asa Membuat kita jauh dari Allah itu jadi azab karena bentuknya sama ujiannya. Tapi bagaimana kita menjikapi ujian itu di situ akan tampak. Dan untuk antum ketika melihat saudaranya ujian, enggak perlu antum menfonis Fulan kena musibah oh dosa tuh, itu karena dosa. Jangan. Kalau kita yang kena musibah, ana ini untuk mengangkat derajat ana. Enggak. Kita tetap harus husnul dzon kepada Allah dan sudzon kepada diri kita sendiri. Bagaimana menghadapi anak pemarah Nurun siapa tuh anaknya pemarah Nurun siapa Jadi tahu mungkin nurun bapaknya Nurun ibunya Ya harus bersabar kita Kita melihat apa yang menyebabkan dia marah Kita hindari Dengan saling berdoa ya Anak kita didoain terus Diajarin akhlak-akhlak yang mulia Mudah-mudahan bisa Ya mau udah selesain Belum suka Oke satu lagi nih jamaah ya Ustaz Mohon nasihatnya Ayah, ayah saya Seorang Yang tem, temperamental Suka marah Bahkan dahulu Ketika mengingau Saya mimpi berantem Ketika mengingau saja mimpi berantem Allah, Bapaknya ini suka berantem Hampir Mimpi pun isinya berantem ini. Namun Alhamdulillah Setelah saya ajak sholat jamaah di masjid Sekarang mengingau dengan cara Membaca Al-Quranul Karim Masya Allah, ya Allah Namun permasalahannya Sikap emosinya yang masih besar Masalah sedikit Emosinya yang didahulukan Terkadang saya ikut terbawa emosi Mohon nasihatnya Ustaz jadi memang antum harus sadar orang kalau sudah tua itu banyak yang berubah di dirinya. Ada orang tua nih datang ke dokter, dok, ana nih penglihatan ana mulai agak rabun, dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Terus dok, ana punggung sering sakit-sakit, dok. Kata dokternya, oh itu faktor usia. Dok dari tadi faktor usia. Terus pendengaran ana itu sudah berkurang iya itu karena umur dok dari tadi sudah karena anda sampaikan karena umur karena tua iya ini pun karena usia ente marah-marah ini pun karena usia juga nah orang itu kalau sudah usianya tua ya terkadang dia kembali seperti anak-anak kalau tadi disebutkan orang tua yang suka emosi ceritakan kepada dia tentang pahala orang-orang yang menahan emosinya sampaikan kepada dia tentang penghuni-penghuni surga yang kata Allah wal kadhiminal ghaidh wal aafina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya tuh penghuni surga yang suka memaafkan orang sampaikan juga kepada orang tua kita tentang indahnya orang yang menahan emosinya pelan-pelan tapi kalau ngasih tahu orang tua tuh jangan langsung bacakan hadisnya Jangan tapi tulis ayah aku menemukan sebuah hadis wahai ayahku kira-kira hadis ini benar enggak ayah ternyata hadisnya hadis laisasyadid bisur'ah ah walakinasyadid alladhi yamliku nafsuhu indalghadab bukan orang yang jawara orang yang pemberani pendekar itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain nah apa yang disebut pendekar adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah sampaikan kepada itu kalau orang tua sedang marah ya ya katakan ya ya anak minta maaf ayah bisa duduk dulu kita selesaikan masalahnya kalau lagi berdiri kan disuruh duduk dengan cara yang baik kita ngomong jangan ngomong ayah kalau marah duduk berantem tapi ngomong oke okay, ya kita selesaikan masalahnya tapi anak minta ayah duduk dulu ketika duduk tuh emosinya akan turun sholawat Halo, Allahualamirrobbiyah. Sisa pertanyaannya, anda nggak bisa jawab. Anda mau kasih hadiah nih. Sebutkan cara menghadapi atau menasehatin istri yang keras kepala. Mana mana, MasyaAllah, fadl. Yang pertama meningkatkan ketaatan kepada sang pencipta. Oke, okay, tanamkan kepada istri bagaimana ketaatan kepada Allah. Yang kedua, jemaah, antum dapat yang terakhir doang. Tapi enggak apa-apa lah, dikasih hadiah lah. Tiga cara yang Allah sebutkan di Al-Qur'an untuk memperbaiki istri yang punya salah. Nah, mana-mana nih? Fadol Antum sudah menikah Belum apa-apa lah Fadol Yang pertama Yang pertama kasih nasihat Nasihat yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang Yang kedua Didiamkan di tempat tidur Ya Masya Allah. Antum jangan praktek dulu itu Nah yang ketiga Pukul pakai full pen, Bukan pakai full pen Antum Pakai sesuatu lah Yang tidak membuat dia sakit Masya Allah Anda lihat kalau ada yang Untuk menikah anak kasih Antum Wah sudah habis Fadol Oke sekarang bagaimana Seorang istri memperbaiki suaminya Yang Salah Masya Allah Antum belum jawab Oke siap Antum sudah menikah Alhamdulillah Bisa dipraktekkan langsung Masya Allah Fadol Nah, yang pertama tuh istri kalau suaminya salah, suaminya keras kepala, tolong mengintrospeksi diri. Kira-kira ada apa yang salah sama anak? Yang kedua, tukar pikiran. Iya, tukar pikiran dengan bahasa yang lemah lembut ya, bukan nasihati suami ya, bahasanya paling enggak. Yang ketiga. Berusaha untuk membuat suami senang. Barokallahu fi kum. Nah, Taib. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir nih jemaah. Sebutkan 6 hal hikmah dari permasalahan di dalam rumah tangga. Masya Allah. Yang katangan duluan di sini jemaah. Oke. Satu sebagai penghapus dosa. Mudah-mudahan menjadi pelipat pahala, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Oh iya, sebagai menguji benar nggak keimanan kita kepada Allah. Ya untuk agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aneka siang besar antum muslimah. Fabel. Ya yang terakhir. Permasalahan di rumah tangga itu untuk mengingatkan kepada kita. Bahwa kita hidup di dunia dan bukan di surga. Supaya kita tahu bahwasanya permasalahan di rumah tangga ini, inilah dunia. Yang kesenangannya bercampur dengan kesusahan. Yang kekayaannya mungkin berakhir dengan kemiskinan. Yang kesehatannya berbalut dengan kesakitan. Itu hidup di dunia. Sehingga tak kalah kita hidup di rumah, kita sadar ya Allah aku ini di dunia ya Allah. Di situ kita akan semakin termotivasi untuk mencari surga, Darussalam di tempat yang tidak ada kesusahan sama sekali, di tempat itu tidak ada duka, tidak ada omongan yang kasar, l atas maufiya, l wa wala kidzaba, gitu ayatnya. Nah, nggak ada di surga. Di rumah aku di dunia. Berarti memang kebahagiaan di dunia ini tidak sempurna, sehingga itu mendorong kita untuk berusaha mencari surga Allah jalla jalaluhu hada wallahu a'lam sawab sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi